Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Buya, di televisi kan banyak dipraktikkan tentang ruqyah. Ruqyah itu kan cara Islamiyah, Buya. Dan apakah di Palbahaja juga ada untuk apa? Praktik ruqyah seperti itu, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim masalah ruqyah. Ruqyah adalah benar. Ruqyah adalah ada pengobatan menurut nabi adalah ruqyah. Ruqyah itu dengan mengambil berkah daripada ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Fatihah. Itu dikisahkan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bersama nabi mau masuk satu kampung dilarang oleh kepala sukunya. Sehingga tidak masuk hanya membuat perkemahan di sekitar perkampungan tersebut, karena Nabi harus melakukan perjalanan lagi setelah itu. Kemudian, eh dalam waktu yang dalam waktu yang bersamaan, kepala sukunya itu sakit. Sakit, biarpun kepala suku tidak punya rumah sakit sendiri kayak zaman sekarang, bingung cari obatnya, cari obat sana sini tidak ada akhirnya diantara mereka ada punya ide, mungkin rombongan yang ada di luar pagar perkampungan kita itu loh itu lho datang itu ini Maksudnya Nabi Muhammad dan sahabatnya, mungkin punya obat ada utusan dari mereka datang berubahnya tidak datang ke Nabi, akan tapi datang kepada salah satu sahabat yang pertama kali ditemui kepala suku-ku sakit, apakah kalian ada yang bisa punya obat untuk mengobati? ada yang satu berkata kata, ya saya bisa bawa akhirnya sembuh Kemudian setelah itu disembelihkan kambing, sembelihan ini yang semula ditolak diundang. Akhirnya para sahabat Nabi penasaran, ya, "Kenapa tadi kita ditolak, sekarang jadi diundang? Kenapa?" Ya, tadi itu saya datang ke sana. Dia minta saya obati, terus saya obati, sembuh. Makanya dia menghormati kita sekarang. "Bagaimana cara mengobati mu?" Ya ini sahabat Nabi itu cermat, jangan sampai masuk bab yang haram. Ya saya hanya sekedar baca Fatihah saja, sembuh diadukan ke Nabi ya Rasulullah gimana nih orang kok menggunakan fatihah untuk mengobati ini, apa boleh ini jangan-jangan menggunakan Al-Quran bukan untuk yang semestinya dijawab oleh Nabi rukiyah. itulah Rukiyah Rukiyah itu kayak begitu sederhana sekali baca fatihah gak usah pakai tambahannya, kalau ada tambahnya jin lima ribu, dusta, bohong Rukiyah itu datang pada seorang alim soalnya saya punya ibu, sakit gini-gini, selesai Rukiyah dikemas nah, ini kita kan itu kan manajemen marketing, jadi harus di, dibuat apa dulu so, suara ini, ini di, nanti untuk bisa mengangkat harga psikologi macam-macam ada ular ada ularnya nak bener saya dibilang ada ularnya tempeleng saya harus ular ada ular di dalam di saya ada ular ada lima ribu cinc. Masyaallah, enggak pakai kalkulator ngitungnya sudah canggih karena kawannya jin ini. Jadi, saya, apa itu semuanya? Enggak ada ruqyah yang sesungguhnya ada cukup datang kepada orang yang dia adalah orang yang soleh lidahnya dia san zikir, takut kepada Allah, menjadi sebab kesembuhan. Baca Fatihah, Fatihah. Ruqyah dengan baca Fatihah atau ayat-ayat yang lain asalnya. Bukan yang aneh-aneh sudah. -aneh, jadi, ruqyah itu ada dan sebelumnya kalau anda datang kepada seorang kiai yang kebetulan anda sakit dan sebagainya itu rukyah dibacain doa, enggak dikasih resep kan karena bukan dokter ya, bukan dokter fisik Kata tapi hanya baca doa dan kesembuhan bisa diberikan Allah melalui itu semuanya itu rukyah makanya sekarang dikemas dengan aneh-aneh itu jadi bingung semuanya itu pakai bahasa rukyah, memang sekarang itu kalau dipakai label Nabi Muhammad itu laku ilmu pendukunan harus dibungkus dengan label Nabi Muhammad ini harus kalau dibungkus dengan label Nabi Muhammad susah jualnya apa-apa pakai label-lebel label. makanya tadi itu lah yang di dikemas orang-orang dibungkus dulu pakai bahasa yang ini hey, dusta tidak usahlah semacam itu, biasa saja itu biasa coba berguru dari mana itu semua apakah diambil dari guru dari guru, dari guru, sampai Nabi SAW aneh-aneh, jadi rukyah sederhana, cukup datang baca salat nah ya. hey. ini Baruna kita ada orang cerita tentang begini-begini. Aduh-aduh itu bukan bagian saya itu. Itu bagian ilmu jin sana-sini sudah urusan sama ilmu begitu. Hah? Cukup sederhana ruqyah adalah ada ruqyah syariah Sekarang banyak kalimat-kalimat yang disyari'ahkan tapi adalah kebusukan. Ya kata di ruqyah padahal itu ilmu perdukunan, ilmu yang aneh-aneh. Begitu juga sekarang itu yang selama ini kayak Valentine dan sebagainya ini dirubah nanti menjadi ari apa atau sekarang pacaran saja sudah pakai istilah ta'aruf. Ah, oh, ya. apa sapaannya menjadi api umi ini itu kan sudah merusak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia adalah kebusukan. Ruqyah adalah sederhana. Makanya Anda jangan awas jati hati jangan berdekatan dengan orang yang pakai dusta. Sama ilmu berdukunan itu ceritanya panjang, banyak ngomong, kemarin ada orang berobat iya kan, orang yang seru mengatakan iya kadang-kadang, kemarin yang sembuh orang datang sini kan, iya kan, iya enak ngomong enggak gitu kan, iya iya kan, padahal nggak ada hubungannya sama, memang strategi berdukunan itu dahsyat. Belajarlah ilmu dukun dikit-dikit biar tahu bahwa mendukun. Kita pernah juga bilang, iya kan, iya kan, sama. Kadang kadang baru dipijat sembuh kan sembuh. Main enggak enak ngomong enggak sembuh. Sembuh kan? Enak kan? Lebih enak kan? Ya. udah udah beres nih. Jadi dipaksa suruh ngomongin sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh kan? Lebih enak kan? Enteng. jalan jalan coba. Berdiri? Enak? Enak. Iya iya iya Pak Adal sakit masih. Ben bisada. Serahkan pada Allah kita berobat tolong. Nanti dipasang tim sukses. Empat orang suruh begitu. Jadi duduk, pak, pain-pain. Sakit. Oh, sakit. Oh, ia ya ini hebat nih ini Subhanallah, Subhanallah, pakai Subhanallah. Kemarin ada orang datang itu di di, di potong keluar lari. Eh sudah sudah faham famil berdukunan, jangan ngomong sama dukun. Kalau mau nah ini ada tim suksesnya itu sudah dapat jatah itu. Nah, makanya kalau di dunia perdukunan bisa ada yang duduk di pojok sana, duduk sini. Ini sudah disetting. Tapi kalau dukun ngerti yang belum punya ilmu ini diambil ilmu ini kaconya ini. Ini barusan. Ini. <gif> Jadi duduk sana, nanti suruh cerita. iya kemarin banyak ceritanya. Nah, ada yang sembuh, nggak ada yang benar, nggak ada yang baik. Sama ilmu wali-wali kutub, bukan wali kutub itu juga bikin tim sukses jadi muridnya tuh setting bilang kalau nah, nabah nah, ketemu begini nah. ini ini sholawat, masya allah punya keramat tuh, semalam melihat cahaya, iya nggak lampu center tuh, macam-macam ini ada tim suksesnya untuk menganggap wali ini, seanaknya pun sudah diwali-walikan badal bahlul itu anak saya itu punya kelebihan nih masya di kandungan dia 5 tahun, awalnya di situ, jadi baru satu tahun punya keahlian dia. Satu tahun enggak pernah makan. Memang benar omong nama minum susu dia. Ayu, hasil bahasanya bahasa dusta semua. Mulai digedek ken anak. Masih bayi mau diangku-kangguk ken. Eh, mau diapain? Mau dibesar-besaran karena ingat Syah Abdul Qadir Jalla ini kalau waktu bulan puasa enggak mau makan, ngikut puasa. Itu kan Syah Abdul Qadir Jalla. Ini ente siapa? Ini anaknya wali-wali palsu itu sudah mulai digedek ken nanti ini. Di dianggap kita tidak mengatakan dusta. Mulai dibesarkan enggak punya kelebihan keanehan kalau bandel itu malain bandel anak kiai kalau bandel katanya lah lain nanti juga cepat jadi kiai ya ya kiai palsu hati-hati itu dunia Hai berdukunan dan semacamnya ya Rukiah sederhana sekali datang ke kiai ada sekarang kiai dukun juga karena mau jadi kiai tok rupanya susah lagunya akhirnya harus tambah ilmu dukun dikit-dikit mulai khayal melihat ini Masya Allah kamu di rumah tidur jam berapa sering dengar suara-suara enggak coba ente ya, ingat-ingat coba ini waduh khayal ini ilmu cerdas dengar enggak coba nanti malam dengar enggak suara hai betul saya dengar suara jangkrik ya memang di rumah orang ada jangkrik wah itu Berat selamanya tidak pernah kamu dengarkan. Ya, itu berarti, yang jangkrik ada urusan urusan burung malaman. pek pek apa ini. Pokoknya diajak untuk berhayal dulu, baru nanti di, diberi rasa takut, baru nanti berlindungnya kepada dukun lebih hebat. Nanti mengambil duitnya gampang nah, tu. Itu sudah. Kalau jinnya diperbanyak, nanti hitung dengan satu jin seribu kali lima ribu berarti berapa? Lima juta lumayan. Nah, lima ribu ni jin yang keluarkan satu ni walhasil subhanallah nah, jangan berurusan sama dunia semacam itu sederhana saja pergi ke dokter merubat kalau datang ke kiai yang soleh cukup didoain. didoainya selesai nah. kalau ilmu pijat, pijat laki dengan laki perempuan dengan perempuan, selesai pijat karena sebagian orang tangannya beri oleh Allah, tangan kesembuhan Allah menitipkan obat melalui tangannya si ACB tapi yang syari laki dengan laki, perempuan dengan perempuan